Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlilhu Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Semoga Allah yang maha memperhatikan mengharuniakan kepada kita keterampilan menyikapi persoalan hidup ini. Karena hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lain. Bahkan terkadang belum selesai satu masalah Allah sudah menciptakan masalah yang lain. Masalah ada dua kemungkinan ada yang sudah ditetapkan oleh Allah dari Azali. Di lauh mafud sudah tertulis waktu tiga bulan di perut ibu. Jadwal ujian sudah ada. Dan juga ada ujian hidup, masalah hidup yang diundang karena dosa-dosa kita. Apapun yang terjadi, semuanya akan baik. Kalau kita tepat menyikapinya. Jadi yang jadi masalah bagi kita, bukan masalahnya. Yang jadi masalah adalah sikap terhadap masalah Tidak mungkin hidup tanpa masalah Karena masalah adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan masalah kita tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah amal, tambah hikmah Tambah dekat dengan Allah kalau tepat menyikapinya Tapi kalau salah menyikapinya dengan masalah jadi stres, jadi hina, jadi berlumur dosa dan celaka dunia akhirat oleh karena itu kita harus sadar bahwa orang lulus ujian bukan karena soalnya orang tidak lulus ujian juga bukan karena soal orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya benar? jadi yang bahaya soal atau jawaban Apakah persoalan hidup bahaya atau tidak? Tidak. Jawab? Tidak. Tidak. Pemirsa, kita semua pasti akan menghadapi persoalan hidup. Tapi persoalan hidup tidak ada yang bahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapi persoalan hidup ini. Berikut ini resep sederhana. Satu, resep yang paling penting dalam menghadapi hidup ini harus kita awali dengan siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan ulangi para santri siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan, mengapa? karena mustahil dalam hidup ini semua keinginan kita akan terwujud, mustahil contoh adik-adik ingin sehat? pemirsa ingin sehat? Kalau semuanya dikabulkan sehat. Apa yang terjadi? Ah, rumah sakit, tidak ada pasien, dokter saling menyuntik satu sama lain. Farmasi bangkrut, fakultas kedokteran tutup. Berapa miliar orang yang oleh Allah diberi rezeki syariatnya lewat penyakit. Benar? Oleh karena itu sakit bukan masalah. Yang jadi masalah adalah salah menyikapi sakit dan salah menyikapi sehat berapa banyak orang yang sehat jauh lebih buruk karena kesehatannya bagus coba kalau para koruptor itu hilang ingatan ya pasti susah korupsinya benar. oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian pemirsa kita harus punya keinginan boleh asal keinginan kita yang disukai Allah niat tugas kita tuh niat lurus Ikhthiyat sempurnakan dan yang ketiga pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Mengapa? Karena dalam surat Al Baqarah ayat 216 Allah berbila wa asa antakrohu syai awahuah khairulakum wa asa antuhibus syai awahuah awahu syarulakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah dan boleh jadi sebaliknya kita suka, tidak suka padahal itu yang terbaik menurut Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ta Allah maha tahu kalian tidak tahu makanya jangan sok tahu niat yang bagus keinginan sesuatu boleh niatnya bagus ikhtiarnya sempurnakan di jalan Allah, tapi terserah ke Allah. Mau terjadi atau tidak, yang penting apa yang terbaik menurut Allah. Bukan yang terbaik menurut kita, karena bisa jadi yang terbaik menurut kita, karena nafsu kita. Oleh karena itulah, kita harus siap. Siap. Mau sekolah, siap diterima, siap tidak diterima, yang penting niat lurus, ikhtiar sempurnakan, kalau ini baik untuk dunia akhirat saya mudahkan kalau tidak jangan demikian pula adik-adik nanti mau dapat jodoh ya siap ya batal nikah bukan berarti jelek siapa tahu batal itulah karena Allah akan memberi yang lebih cocok dalam pengetahuan Allah mana yang paling penting bagi kita yang terbaik menurut kita atau yang terbaik menurut Allah, terbaik Allah. ya cukup makanya jangan ngatur Allah aturlah diri supaya hatinya lurus, ikhtiar maksimal, serahkan ke Allah, selebihnya Allah tidak akan pernah mengecewakan. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok, dan siap menghadapi yang tidak cocok. Sedia payung sebelum hujan, pasti lebih tenang syariatnya, karena dia siap hujan, dan siap tidak hujan. Bawa dongkrak, bawa ban serap, itu lebih tenang, siap bocor, dan siap tidak bocor. Jadi kalau kita punya keinginan, kita harus sangat siap. Mengapa? Satu, tidak mungkin seluruh keinginan kita tercapai. Kalau setiap orang yang ingin jadi presiden terkabul, kan repot. Ya, ada sedang nyangkul, ah, pengen jadi presiden, jadi. Harus ada yang gagal, benar? Kemudian, dan kita yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Contoh, digigit anjing baik-buruk. Nah, tidak tahu, tergantung cara menyikapinya Ada seorang pemuda Doa minta jodoh nah, Allah mendengar Ya Allah berikan saya jodoh Saya udah pengen nikah nih ya Allah Allah dengar tidak? Pasti dengar, ya walaupun pakai bahasa sederhana Keluar dari rumah Benar aja ada yang terpikat kepada dia Enggak malu-malu Langsung ngejar Bahkan menerkam dan menggigit Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina. Tidak ada kejadian sia-sia. Dia dibawa ke dokter karena lukanya agak dalam. Harus ke rumah sakit. Ya pendek kata di rumah sakit diperiksa lambat laun. Akhirnya tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya perawat. Allah kan tahu takdir setiap hambanya. Ini jodohnya perawat. Dia minta jodoh. Ini jodohnya. Supaya ketemu... Pas lagi perawat ini bagian gigitan anjing begitu. Jadi diatur oleh Allah ya. Karena kalau digigit buaya pasti gak ketemu kan abis. Jadi adik-adik, jadi jangan buruk sangka ya. Kalau ada takdir yang gak cocok menurut kita, boleh jadi itu jalan menuju takdir terbaik kita. Tapi adik-adik tidak usah GR, misalkan. Aduh saya digigit anjing nih, berarti mau punya jodoh? Belum tentu. Karena tiap orang beda-beda takdirnya ya. Atau yang mau jodoh nyari anjing, gak perlu juga. Allah ngasih jalan sesukanya. eh ngomong-ngomong, A'ah juga ditakdirkan begini, gak nyangka. Ayah itu seorang prajurit tentara Indonesia. Dulu cita-cita mau masuk akabri. Tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali, tidak jadi TNI, malah jadi TNI. Tuh kan, takdirnya dibelokin. Dulu sepertinya gagal, padahal itu adalah jalan saya ketemu dengan takdir ini. Oleh karena itu, adik-adik dan para pemirsa, fokuslah kepada niat yang baik, lurus. Fokuslah menyempurnakan ikhtiar dan fokuslah pasrahkan ke Allah dengan tawakal jangan mengatur Allah karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala pernah ada kakak beradik jualan tape si kakak pikulannya patah aduh saya ini apes pagi begini jualan tape patah Masuknya ke sawah, karena di pematang. Satu ke sini, satu. Nah, ayo pergi aja lah. Lalu adiknya pergi naik kendaraan. Nah, ujubillah ternyata terjadi musibah. Kendaraan itu terguling. Kata si kakak, Alhamdulillah, untung pikulan patah. Gitu. Setengah jam yang lalu, Ya Allah, saya celaka. Justru sekarang untung. Gara-gara pikulan patah, dia gak naik kendaraan itu. Selalu ada hikmah. Ya. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Resep yang kedua. Kalau sudah terjadi kuncinya adalah rida. Apa? Rida. Ulangi. Rida. Nah, rida tidak rida tetap terjadi. Resepnya begini. Kalau lagi jalan genteng jatuh kena jidat, harus rida, tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Tanda terimanya udah jelas ya Benyut, merah kayak gitu Nah pemirsa Orang itu menderita bukan karena takdir yang ada Orang itu menderita Tidak mau menerima kenyataan yang ada Ada tidak bisa, ada tidak mau Yang asli itu bukan tidak bisa Tapi tidak mau Karena kalau mau jadi bisa Orang stres adalah orang yang paling tidak mau nerima yang ingin kelihatan langsing, tahan napas terus ya. Yang ingin kelihatan putih direndam semalaman. Yang ingin kelihatan jinjit, eh, tinggi jinjit. Yang paling enak dalam hidup ini adalah just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. <laughs> yang paling enak dalam hidup ini hadirin adalah ayo terima Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan kupas lebih dalam bagaimana rahasia menerima takdir nasi jadi bubur terima sambil cari cakwe ayam kacang polong kerupuk kecap sreди bawang goreng jadi bubur ayam spesial jadi ada kalanya takdir yang enggak enak nu gerbang menuju ke takdir terbaik kita kuncinya rido terhadap apa yang Allah berikan. Alhamdulillah satu apa tadi siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok Mengapa karena boleh jadi yang jelek menurut kita adalah yang terbaik menurut Allah Yang baik menurut kita bahkan bisa jadi sebaliknya Dan tidak mungkin semua keinginan kita akan terwujud mustahil semuanya terwujud ya Wah saya ingin kuliah di ITB. Semua yang mau kuliah diterima pasti roboh itu ITB. Benar? Yang paling repot kalau ada seorang wanita baik hati, soleha, cantik, ditaksir oleh sepuluh ribu lelaki ingin jadi suaminya dan terkabul pasti repot sekali. Ya? Makanya mustahil. Jadi makanya siap-siap ya. Tidak apa-apa, nggak terkabul, gak apa-apa tidak terkabul keinginan kita tidak apa apa yang penting niatnya sudah lurus, ihtiyatnya sudah maksimal dan sudah pasrah ke Allah, gak apa apa nanti Allah pasti kasih yang terbaik. Bagaimana taunya Allah ngasih yang terbaik? Hati lega. Misal ya, ada-ada ini belum kepikir nikah ya pemirsa yang lagi nyalon cari calon kita ini udah ini ngebidik, misal bukan kita saya nggak ikutan, saya udah ya ini calon nih tiba-tiba dia nikah dengan yang lain nah kalau dia niatnya lurus ikhtiarnya benar dan tawakal nanti oleh Allah dibuat hatinya lapang karena Allah yang ngebulak balik hati oh ya Allah saya terima dia tidak jadi nikah dengan saya pasti ada rahasia sendiri darimu walaupun keluar air mata ya Allah maaf pedih ya Allah ya pedih itu normal pedih kenapa luka di hati itu tergantung dosa ya karena ada dosa gini kita kurang istighfarnya nah digugurkannya oleh kepedihan jadi kalau misalkan waktu naksirnya kebanyakan ingat dia daripada ingat Allah padahal dia bukan jodohnya pasti enggak jodoh kalau bukan jodohnya pasti enggak jodoh walaupun sudah surat undangan dibuat kalau enggak jodoh dia harus bikin surat lagi surat pembatalan undangan ya yang kedua apa tadi terima kalau sudah terjadi harus diterima ya ingat nerima takdir bukan di akhir nerima takdir itu di awal kayak sakit gigi rido sambil pergi ke dokter gigi sesampainya di dokter gigi ada tulisan maaf hari ini dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi seperti saudara bagaimana ridol lagi tidak boleh mengatakan begini eh tau gini saya nggak akan pergi ah ini stres bagaimana nggak pergi udah nyampe ya benar nah. kalau udah gitu terima tapi saya gimana udah ngongkos ojek tiga ribu itu namanya rezeki tukang ojek di dompet kita naik mobil belok kiri kanan kiri kanan kanan kanan tiba-tiba macet eh coba ke kiri nah itu stres Udah namanya udah di kanan ya nikmati aja episode ini ya karena hidup ini pasti berwarna nih lihat alam ini berwarna indah tidak? Ya. Coba kalau masjid ini semuanya sewarna hitam pasti nggak enak dengar yang azan suaranya berwarna indah tidak? Coba nih bintang kecil sewarna bintang kecil di langit yang biru pasti tk stres ya kan? makanya hidup ini akan indah kalau berwarna nikmatilah setiap episode yang ada insya Allah tunggu lanjutannya Ya, Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in Alhamdulillah ya Allah wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar karuniakan kepada kami hati yang selalu lurus keinginan apapun yang engkau sukai ya Allah Bimbing agar kami bisa sempurna ikhtiar di jalan yang koridoi. Dan ya Allah bukakan hati kami agar selalu bertawakal padamu. Putuskan semua harapan kami dari siapapun selain berharap hanya darimu. Robohkan setiap sandaran kami ya Allah selain bersandar hanya kapa padamu. Putuskan setiap tempat kami bergantung selain bergantung hanya padamu. Buatlah diri hati kami selalu puas ya Allah. Dengan apapun yang engkau tetapkan Karena engkau maha baik Maha adil Maha sempurna Maha pengasih, maha penyayang Ampuni ya Allah ketidakredoan kami Ampuni buruk sangka kami Ampuni kelemahan dan kemalasan Ikhtiar kami Allahumma inna nas'aluka ridoka kawal jannah Wa inna'udzubika min sakhati kawannar Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hassanatawwakina azabannas. Amin ya Allah, ya Rabbil Alamin. Salah. Pemirsa, terima kasih. Mudah-mudahan mulai saat ini kita tidak gentar. Bukan untuk ujub, tetapi memang masalah adalah bagian karunia. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.